Aktor kondang Jawa Timur, Yo Arjunone Jawa Timur. Kasetnya sudah beredar di seluruh perswadah Nusantara. Tentu yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti bareng bersama SNP Indonesia. Siapa dia kalau bukan? Perotin! Ngu! Palapa! Hvala. Salud! Yeah